نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في ما روى عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu fid din Jamaah salat maghrib yang dimulaikan Allah SWT Kita panjatkan puji dan syukur kita terlebih dahulu Atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita Berupa kenikmatan yang zahir maupun batin yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita mohon kepada Allah agar nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita tersebut kita manfaatkan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Bukan malah sebaliknya, setelah kita diberi nikmat kita lupa dan kita lalai sehingga kita tidak mengerjakan kewajiban sebagaimana mestinya dan kita melanggar larangan-larangan yang seharusnya kita jauhi. Maka perlu untuk diingatkan bahwasanya nikmat Allah yang kita nikmati, yang kita rasakan ini harus disyukuri. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pendengaran, penglihatan yang masih baik, masih bisa mendengarkan kalam Allah. Baik yang dibacakan di dalam salat maupun di luar salat Ini adalah sebuah nikmat. Agak kita syukuri. Berikutnya salawat beriring salam. Tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta keluarga beliau dan para sahabatnya Dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalannya beliau Di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Sampai nanti hari kiamat Bapak Ibu yang berbahagia Pada pertemuan yang lalu Dalam kajian akidah ini Kita telah membahas tentang Kedudukan Cinta Khauf Dan raja Di dalam Islam Bahkan dua pertemuan Untuk membahas masalah ini Pertemuan pertama tentang Hal-hal yang bersifat umum Bagaimana mestinya Bagaimana akidah ahlu sunnah Di dalam menempatkan cinta Rasa takut dan rasa pengharapan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pada pertemuan selanjutnya Kita membahas Bantahan-bantahan seputar syubhad atau kerancuan Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Yang penting itu cinta Sedangkan rasa takut dan rasa harap itu tidak penting Kata mereka tidak boleh ketika kita beribadah Kita mengharap surganya Allah Atau tidak boleh ketika kita taat kepada Allah Gara-gara kita takut akan adabnya Allah Kata mereka itu semuanya menafikan cinta Kalau memang Ini kata mereka Kalau memang benar kita cinta kepada Allah Maka tidak perlu kita berharap surga kalau memang kita cinta kepada Allah maka kita tidak perlu takut sama neraka Ini klaim mereka Dan sudah kita tanggapi pada pertemuan yang lalu Yang intinya ini tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya Antara cinta, rasa takut dan rasa berharap yang ditujukan kepada Allah Itu tidak saling bertentangan yang mengang, yang menganggap atau beranggapan Kalau Ketiganya itu Bertentangan ini karena Pemahaman mereka Yang terbatas Jadi seakan-akan Surga itu hanya Yang sifatnya Nikmat Makan Minum Berhubungan Dan lain sebagainya Mereka tidak sadar atau pura-pura tidak tahu bahwasanya nanti di surga Itu akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan melihat wajah Allah Nah bukankah mereka mengatakan Yang penting tujuannya adalah cinta kepada Allah Orang cinta itu tentunya Akan mengharapkan pertemuan dengan Yang dicinta Maka kontradiksi Pemikiran orang-orang yang mengatakan Antara cinta, rasa takut dan berharap Itu bertolak belakang atau bertentangan Yang benar seperti apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Insya Allah Malam ini Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian akidah kita Dengan menggunakan kitab panduan yang sama Yaitu As-Sirajul Wahaj Fi Bayani Sahih Minhaj. Buah karya Sheikh Mustafa bin Ismail Abu Sulaiman uh, Al-Ma'ribi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala Kita sampai pada poin yang ke-28 Bagi yang memiliki kitabnya Kita sudah sampai hari ini insyaAllah Akan membahas poin ke-28 Ma'asyiral muslimin Wal muslimat rahimakumullah di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah Adalah mereka meyakini Kufurnya orang-orang yang mencela dan mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w Ini sudah sangat jelas sekali Karena Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dua simbol di dalam Islam yang sangat-sangat dimuliakan. Betapa tidak ketika seseorang masuk ke dalam Islam yang ditandai dengan mengucap dua kalimat syahadat. Siapa yang disebut di dalam dua kalimat syahadat? Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tidak syak lagi. Barang siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya. Baik dia mengetahui akan keharamannya. Atau bahkan dia menghalalkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dia statusnya itu telah melaksanakan sebuah perbuatan kufur yang paling besar di dalam agama kita. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65. Di mana ayat tersebut membicarakan tentang hukum orang yang beristihza. Orang yang beristihza Istihza itu Orang yang Memperolok Mengolok-ngolok Mengejek Kita akan ketahui Kalau mengejek saja hukumnya Bagaimana nanti kita bisa bandingkan Atau kiaskan apalagi Kalau itu sampai kepada Sab Sab itu bahasa Arab yang artinya Mencelah, mencaci, mencerca Menghina Dalam surat At-Taubah ayat 65 Allah berfirman wa insa'althum la yaqulunna illamma kunna nakhuddu wa nal'a ad. Jadi ceritanya ketika pulang dari perang Tabuk yang mana perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah dan merupakan perang yang paling jauh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan menuju ke Madinah, pulang lagi ke Madinah itu membutuhkan waktu yang lama sehingga orang-orang yang pulang itu supaya tidak terlalu capek, maka mereka ngobrol di dalam perjalanan tersebut. Nah sekelompok orang-orang munafik Ini obrolannya Sampai kepada Bercanda dan memperolok-olok Agama Simbol-simbol agama Di dalam obrolan itu Mereka bercanda supaya Tertawa Intinya supaya suasananya Hidup Tetapi mereka telah menggunakan Simbol-simbol agama di dalam Candaan itu Mereka mengatakan Ma ra'aitu aqwaman arghab butunan minhum Saya tidak melihat atau tidak pernah menemukan sekelompok kaum yang lebih rakus dan tamak daripada mereka. Mereka di sini, mereka maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang-orang munafik itu selalu buat usaha untuk jelek-jelekkan kaum kaum muslimin sesama mereka mereka bercanda seperti itu. Walla ajma, walla ajbana 'indalika. Dan kita tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih pengecut daripada mereka ketika berperang. Ini kan lusta. Kemudian didengar perkataan mereka ini oleh seorang sahabat. Lalu sahabat itu mengatakan, "Kadzab." Nah, ini pelajaran penting bagi kita untuk amar makruf nahi mungkar. Mengingkari sebuah kemungkaran. "Kadzab." Engkau telah berdusta. "La uballighanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW Dan pada saat itu Kemudian orang-orang munafik itu Yang telah bercanda serta mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya Meminta maaf Rasulullah SAW pada waktu itu sedang naik ontanya di kendaraannya Lalu turunlah ayat tersebut Kemudian mereka pun minta maaf sambil berjalan Memegang untanya Rasulullah SAW إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَلَلْعَبْ Turunlah ayat وَلَا إِنْ Dan apabila engkau bertanya kepada mereka Kenapa mereka melakukan mengolok-olok tadi Bercanda dan sebagainya Dengan menggunakan simbol-simbol agama La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka pasti akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami sebenarnya nakhudhu, hanya bercanda, wa nal'ab dan bermain-main saja. Jadi enggak beneran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ketika orang-orang munafikin ini minta maaf Beliau selalu mengulang ulangi ayat ini Qul Katakan wahai Muhammad Dan ini dikatakan oleh Rasul Qul Abillah wa ayatihi wa rasulihi im, ku, uh, Wa ayatihi wa rasulihi Kuntum tas Apakah Terhadap Allah Dan ayat-ayatnya serta Rasulnya Kalian mengolok olok Apa enggak ada bahan bercanda yang lain Maka dari sini para ulama mengatakan hukum istihza fiddin Hukum memperolok-olok agama menjadikan agama bahan candaan Ini bisa menjatuhkan seseorang kepada status kekufuran Oleh karena itu hati-hati Dalilnya adalah ayat selanjutnya لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Gak perlu kalian minta maaf, karena sungguhnya kalian telah kufur setelah iman kalian. Maka hukum mencela dan mencaci Allah serta Rasulnya itu lebih parah lagi. Bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah orang tersebut harus dibunuh karena sudah kufur namun yang membunuh di sini harus dilaksanakan oleh yang berwenang bukan pekerjaan perorangan kita lihat perkataan para ulama tentang hukum mencela atau mencaci Allah Subhanahu wa taala Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dalam fatwanya, annasabballaha au sabba rasulih kufrun zahiran wa batinan. Sesungguhnya mencela Allah atau mencela rasulnya itu adalah sebuah kekufuran yang nyata baik zahir maupun batin. Sawaun kana as-sabb ya'taqidu anna dhalika Baik apakah orang yang mencaci atau mencela Allah dan rasulnya tersebut tahu kalau itu muharram, kalau itu berdosa, haram hukumnya. Aw kana atau dia memang menganggap hal itu boleh. Kufur. Aw kana an i'tiqadi, atau dia belum berikhtiqad tentang haramnya hal tersebut. Jadi Orang yang mencela atau mencaci Allah dan Rasulnya ini sudah kelewat batas Bagaimana tidak sesuatu yang dia sembah Allah kok bisa di, dicela atau dicaci Ini sudah luar biasa Sudah kelewat batas Begitu pula dengan mencaci Rasul Mencela Rasul saw. Ini juga sangat-sangat tidak bisa ditolerir di dalam agama kita, karena Allah dan Rasul itu adalah simbol yang sangat ditakdirkan di dalam agama kita, sangat diagungkan, dimuliakan. Bukannya seseorang itu ketika mengucapkan Ashhadu Allahilahilallah dia mengerti bahwasanya Allah itu sesembahannya. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah dan dia mengerti ketika mengucapkan kalimat itu, dia tahu bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan dari zat yang disembahnya. Berarti bukan orang sembarangan. Kemudian ulama yang lain seperti Ibn Rakhaway ini termasuk salah satu dari gurunya Imam Bukhari dan Imam Ahmad beliau mengatakan قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّمَنْسَبَ اللَّهَ أَوْسَبَ رَسُولَهُ أَنَّهُ كَافِرٌ ini perkataan para ulama sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwasanya orang yang mencela mencaci Allah atau mencela mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia dihukumi kafir Wa inkana muqtirran bima Allah, Walaupun dia Mengakui Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dia baca hadis juga dia baca Tetapi Pada suatu hari dia mencela atau mencaci Allah atau mencelah mencaci Rasulullah s.a.w. Maka dia telah dihukumi kafir oleh, oleh para ulama dan kaum muslimin. Ini kesepakatan kaum muslimin kata Ibn Rahawih. Beliau menukil dalil. Berdalil dengan firman Allah s.w.t. Inna alladhina yu'udhuna allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Kita kalau dihina Pak Kalau dicela Itu menyakitkan kita atau tidak? Sesuatu yang menyakitkan kita Dicaci Lalu bagaimana pula hukumnya Orang yang mencaci Allah dan Rasulnya Innaladzina yu'zunallaha wa rasulah sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la anahu mullahu fit dunyawal akhirah, maka Allah akan melaknatnya di dunia maupun di akhirat. Wa adjalahum adabam muhina dan Allah akan mempersiapkan bagi mereka orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu dengan azab yang menghinakan. Jadi neraka, masuk neraka orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya. Kemudian ayat berikutnya Allah menegaskan, menjelaskan wal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Kalau tadi yang menyakiti Allah dan rasulnya. Kemudian ada ayat berikutnya yang menjelaskan tentang dan orang-orang yang menyakiti kaum yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Bikaihri makdhasabu dengan sesuatu yang tidak mereka usahakan. Jadi bukan kesalahan mereka. Mereka tidak salah, tapi disakiti. Fakadir tamalubuh danan wa ismam mubinah maka sungguh mereka orang-orang yang telah menyakiti kaum mukminin dan mukminat itu telah melakukan sebuah Pekerjaan yang buhantan, waithman mubinah, jadi pekerjaan yang tercela dan dosa yang sangat nyata. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Allah sengaja membedakan antara hukum orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dengan hukum Orang yang menyakiti Sesama orang beriman dan Baik laki-laki maupun perempuan Tadi Allah katakan Bagi yang menyakiti Allah dan Rasulnya Maka Allah akan melaknat orang tersebut Baik di dunia maupun di akhirat Laknat Sebenarnya laknat itu apa sih? Al-la'na Kata-kata laknat sering kita dengar dia melaknat orang tersebut. Maksudnya apa melaknat? La'nah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya itradu min rahmatillah. at min rahmatillah atau ibadu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa berupa ampunan Kasih sayang Allah Kalau kita dijauhkan dari ampunan Allah Dijauhkan dari kasih sayang Allah Ya berarti kita Orang-orang yang akan terancam masuk neraka Maka ketika dilaknat Di dunia dan di akhirat Ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar muhina Dan Allah mempersiapkan bagi mereka Azab yang menghinakan Ini kata para ulama Yaitu di akhirat nanti, yaitu berupa neraka. Masuk neraka. Sedangkan di ayat berikutnya, untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila ada yang menyakiti mereka, maka Allah mengatakan, mensifatinya dengan, Allah hanya menjelaskan tentang gambaran dosanya, dosa, yang telah mereka lakukan itu sudah besar. Nyata ifmam mubina. Buhtan, kejahatan dan dosa yang nyata. Tapi tidak Allah rinci hukumannya. Ini menunjukkan bahwasanya mencela Allah dan rasulnya adalah dihukumi kafir oleh para para ulama. Al-Qadhi'iyah Al-Qadhi'iyah Salah seorang ulama kaum muslimin Juga mengatakan hal yang sama La khilafah Annasabba Allahi ta'ala Minal muslimin kafir Tidak ada khilaf Di antara para ulama Ini kata beliau Orang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan kaum muslimin Hukumnya kafir halal uddam halal darahnya untuk ditumpahkan jadi hukuman yang sangat tegas dan keras sekali ada orang islam ngaku islam tapi mencela mencaci Allah subhanahu wa ta'ala dan sekali lagi ketika ada ulama yang berpendapat tentang kafirnya orang tersebut dan hukumannya adalah dibunuh maka yang membunuh itu adalah penguasa atau pemerintah Atau yang berwenang Bukan semua orang boleh Membunuh Kemudian Ibn Qudamah Juga mengatakan Man sabballah ta'ala Kufur Sewa'un kana mazihan awjaddan Orang yang mencela Mencaci Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah kufur Baik Bercanda maupun serius kalau bercanda saja kufur apalagi serius. Kemudian di sana ternyata ada sebagian ulama ketika membahas tentang hukum atau status orang yang mencela dan mencaci Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan kafir, kufur. Iya. Baik, selanjutnya apakah orang tersebut harus dilaksanakan hukum had padanya sehingga dia wajib dibunuh atau sebelum dibunuh dia diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada toleransi lagi dalam masalah hukum bunuhnya. Langsung dibunuh Walaupun dia bertobat, Karena taubatnya Tidak menggugurkan hukum had Taubatnya Tidak menggugurkan hukum had Dalilnya mana? Dalilnya adalah yang terjadi Pada seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang melakukan zina Padahal dia telah menikah Dia akhirnya bertaubat Ya Rasulullah Tahirni Wahai Rasulullah Sucikan aku Rasulullah berpaling Kemudian orang tersebut Datang lagi Menghadap Rasulullah Ya Rasulullah tahirni Rasulullah berpaling lagi Berapa kali? Sudah dua kali Datang lagi Ya Rasulullah, tahirni. Sucikan aku. Maksudnya hukum aku karena aku telah berbuat zina. Tiga kali. Rasulullah berpaling lagi. Yang keempat, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk memeriksa apakah sahabat ini sadar atau tidak sadar. Jangan-jangan dia sedang mabuk Ya Maka Diendus-endus oleh sahabat itu Diperiksa Karena orang yang minum khamer Itu bisa ketahuan Dari baunya Setelah dicium-cium Diendus-endus Dicari-cari Enggak ya Rasulullah Dia enggak minum khamer Kemudian Karena sudah diteliti keadaannya, bahwasanya dengan sadar dan penuh penyesalan dia ingin mensucikan dirinya, maka walaupun dia telah bertobat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan hukum rajam kepada sahabat tersebut. Dan akhirnya tetaplah hukum had itu di. Dijalankan oleh Rasulullah SAW Padahal sudah taubat Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan Nah kalau ada orang yang mencela Allah Atau mencela Rasulullah SAW Dan dia mengaku Islam Maka walaupun dia bertobat tobatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Tapi hukum had tetap ditegakkan Yaitu bunuh Ini pendapat yang pertama pendapat sebagian ulama yang kedua dan ini yang lebih rajih insyaallah yang lebih kuat dia hukumnya kafir karena telah melakukan perbuatan kufur yaitu mencela Allah dan mencela Rasul atau mencela Rasul tetapi sebelum ditegakkan hukum had kepadanya dia diminta untuk bertobat terlebih dahulu in Fakhalas. Kalau dia bertobat maka sudah selesai Tidak diterapkan atau ditegakkan hukum had padanya Tetapi kalau dia tidak mau bertobat Masih kukuh atau bersikukuh Dengan celaannya Tidak menarik kata-katanya dan tidak menyatakan taubatnya Maka orang seperti inilah yang pantas untuk dilaksanakan hukum had adanya. Jadi yang rojih adalah Diminta untuk bertaubat terlebih dahulu Diminta untuk bertaubat terlebih dahulu Karena dia muslim Dan dalilnya mana? Ulama yang mengatakan Tidak langsung dibunuh Tetapi diminta taubatnya dulu Dalilnya adalah Di dalam islam Kekufuran atau kemaksiatan apapun Yang dilakukan oleh manusia Itu kalau dia bertaubat kembali kepada Allah Kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus Insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah SWT wa Walaupun dosa besar tersebut syirik sekalipun Dan kita tahu dan sepakat bahwasanya Syirik adalah dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat Adapun dosa besar selain syirik Ini diserahkan nanti di akhirat Kalau seandainya orang tersebut tidak bertaubat di dunia Maka di akhirat tergantung kehendak Allah SWT Dan ini merupakan akidah al-sunnah wal-jamaah Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya Maka dia bebas Masuk surga Walaupun telah melakukan dosa besar dengan catatan di bawah syirik Tapi kalau Allah mengendaki untuk mengadabnya terlebih dahulu Maka dia diadab di neraka terlebih dahulu Sampai habis dosa-dosanya Baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Sehingga menurut akidah al-sunnah wal-jamaah Orang Islam Orang yang beriman Walaupun banyak sekali dosa-dosanya Tetap kalau dia masuk neraka sekalipun Dia tidak akan kekal di dalamnya Selama Dosa-dosanya sudah dibakar Sudah habis Baru kemudian dia Dimasukkan ke dalam surga Jadi insya Allah Orang muslim Atau orang mu'min Sekecil apapun keimanannya Selama dia masih mengucapkan La ilaha illallah Namun Ternyata di dunia dia melakukan dosa-dosa besar Yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Maka kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Dia tidak akan kekal di, di neraka Dan ini menunjukkan rahmat Allah yang lebih besar atau Lebih mendahului daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi, yang rajih dari khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama yang mengatakan apakah status atau hukum had ditegakkan pada orang yang mencela, mencaci Allah dan Rasulnya secara langsung walaupun sudah taubat. Atau kalau dia bertaubat, maka tidak jadi ditegakkan hukum hadnya. Yang rajih insyaAllah adalah pendapat yang kedua yaitu kalau dia bertobat dari celaan atau caciannya tersebut maka insyaallah Allah akan mengampuni orang tersebut dan ini dipilih oleh ulama-ulama kita seperti yang sekarang ini yang baru-baru saja meninggal Syekh Abdul Aziz bin Bas kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin serta para ulama-ulama mutaakhirin yang lainnya Orang yang mencela atau mencaci Allah dan Rasulnya Sesungguhnya dia telah merendahkan Atau tidak menempatkan Allah dan Rasulnya pada tempat yang mulia Tempat yang agung Oleh karena itu Orang yang melakukannya ini telah melakukan sebuah perbuatan yang kufur illa an yakuna mukrahan kecuali orang yang dipaksa melakukan hal tersebut Orang yang terpaksa atau dipaksa untuk mencaci atau mencela Allah dan rasulnya ini dikecualikan Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri Allah berfirman dalam surat An-Nahl mangafara billahi min imanihi barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya dan ini orang Islam lalu dia kufur illa man wa qalbuhu bil iman kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap kepada keimanan وَلَاكِنْ مَنْ شَرَّحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا akan tetapi orang yang tidak dipaksa dadanya itu tidak sempit tapi dia tetap melakukan kekafiran itu فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ maka atas mereka kemurkaan dari Allah وَلَهُمْ adabun عَظِيمٌ dan bagi mereka azab yang besar dan ayat ini sahabat Nuzulnya adalah peristiwa atau kisah Dari Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Adalah seorang sahabat Yang termasuk As-sabiqunal Orang awwalun Orang-orang pertama yang masuk Islam Mereka mendapatkan siksaan yang sangat-sangat Luar biasa Sampai Ammar bin Yasir Keluarganya ini Bapaknya dan ibunya meninggal di jalan Allah Dan termasuk Syahid-syahid pertama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibunya Yasir dan Sumayyah Ini adalah syuhada Syuhada yang pertama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal pada waktu itu belum Diperintahkan jihad tapi sudah ada syahid nah, Ini menunjukkan bahwasannya Syahid itu Syahid itu Tidak hanya bisa didapatkan dari jihad tapi di sana ada hal-hal yang sama pahalanya dengan orang-orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah. Insyaallah kisah Ammar bin Yasir ini akan kita bandingkan dengan kisah-kisah para sahabat yang lain tentunya setelah kita mendengarkan azan sholat Isya dikumandangkan bismillah Alhamdulillahi wajdah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Waba'd Ammar bin Yasir Ketika disiksa Dan tidak tahan dengan Siksaan orang-orang Quraisy Karena keislamannya Karena keimanannya Maka dia dipaksa Dan begitu memang model Siksaannya Orang-orang Quraisy itu menyiksa dan memaksa orang yang disiksa Untuk Mengingkari Dan mengkufuri Dan mencela Serta mencaci Apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Karena tidak tahannya Dengan siksaan tersebut Ammar bin Yasir Akhirnya pun mengatakan kata-kata kufur Iya saya Mengingkari Muhammad Saya mencela apa yang dibawanya Yang dibawanya gak benar Saya kembali kepada Ajaran Ajaran yang memang sudah ada Yaitu Alihah kathirah Sesembahan-sesembahan itu banyak Bukan hanya satu, bukan hanya Allah Tetapi yang lain selain Allah juga disembah Itu keyakinan Jahiliyah pada waktu itu Bolehnya memperuntukkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa, boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Keyakinan jahiliyah. Boleh meminta kepada Lat. Karena mereka punya keyakinan Lat ini adalah orang soleh Orang soleh itu kata mereka, keyakinan mereka telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa maka kata mereka boleh meminta langsung kepada selain Allah. Dan inilah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Dan salah satu bentuk ibadah adalah doa. Artinya, konsekuensinya ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, enggak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Nah, ini yang diingkari oleh mereka dakwahnya Nabi kita sehingga mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Padahal kan gampang sekali, Pak, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka orang Arab lagi. Tapi kok enggak mau? Justru mereka enggak mau karena mereka paham konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah. Karena orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak akan mempersembahkan penyajian atau sesuatu yang disedekahkan untuk selain Allah ini kalimat la ilaha illallah kalau orang itu paham tidaklah sekarang ini orang-orang yang menyajikan sesuatu kepada selain Allah melainkan karena di sana ada i'tikad, ada keyakinan Bahwasanya sesuatu yang disajikan tersebut Sesuatu yang dilayani tadi Sesuatu yang ditakuti itu karena Sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang melakukan ritual sesaji Dimanapun Baik yang di laut Baik yang dilarung di laut atau yang diletakkan di sebuah sumur yang dianggap keramat Di tempat saya Pak di Kaleori Itu ada sumur yang tinggi airnya Pak Kurang lebih 1 meter dari atas permukaan tanah Jadi saking banyaknya Bahkan disebut-sebut sumur itu disebut sumur zam-zam Sumur zam-zam Kaleori Makanya masjid yang di dekat sumur itu disebut Pak namanya masjid Mekah Ya ada Masjid Makkah kali ori namanya Makkah. Tidak mengapa menamakan masjid dengan Masjid Makkah biasa. Sumur itu disebut sumur Zam Zam karena airnya yang kenapa disebut Zam Zam Zam Zam karena airnya melimpah ruah. Nah di sana itu pernah ditemukan bahkan sering di malam-malam tertentu ada. Sesaji, dupa, dan lain sebagainya Ada rokok, ada uang Ada makanan jajan, Jajanan pasar, dan lain sebagainya Kenapa itu dilakukan Pak? Pasti ada sebabnya Dalam rangka Supaya Mbah yang menunggu Tempat tersebut Tidak Marah Kan begitu Artinya apa? Kita meyakini kalau dia bisa mendatangkan manfaat atau menolak sebuah kemadharatan. Berarti di sana ada pengharapan mengharapkan maslahat dan manfaat dari dia dan ada rasa takut, khawatir. Rasa takut inilah yang nilainya ibadah dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Maka Orang Islam yang benar itu orang yang tidak takut dengan dengan sesuatu yang kalau tidak berdasarkan izin Allah maka tidak akan terjadi sesuatu. La hau wa la walaku wa billah. Ini juga konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Nah jadi Ammar bin Yasir mengatakan kata-kata kufur itu. Lalu dia pun mendatangi Nabi saw. Iman di dalam hatinya masih ada. Dia sebenarnya beriman dalam hatinya tapi terpaksa lalu minta maaf kepada rasul rasul pun bertanya ma wajadta fi qalbik? apa yang engkau dapatkan dalam hatimu al iman ya rasulullah aku masih beriman kemudian turunlah ayat yang kita bacakan tadi illa an yakuna mukrahan wa qalbuhu mutma'innan bil iman Kecuali orang-orang yang dia dipaksa Namun hatinya masih tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya Jadi seperti kasusnya Ammar bin Yasir Pertanyaan Mana yang lebih baik Ketika kita dipaksa Untuk keluar dari agama Islam Dipaksa untuk mencela Allah atau mencela Rasul S.A.W kalau tidak, maka kita akan dibunuh Mana yang lebih baik, Pak? Bertahan Tetap dengan akidah yang benar Tidak mencela Allah dan Rasulnya Walaupun konsekuensinya dibunuh Atau Kita Cuma berkata di lisan kita Tentang mencela Dan mencaci tersebut Namun hati kita tetap beriman Dan mengagungkan Allah serta Rasulnya mana yang lebih baik? Yang lebih baik, Pak. Ini karena enggak ada hadiah, ya. Tetap harus dijawab. Ada atau tidak ada hadiah kalau ditanya, tolong, Pak, dijawab. Mana yang lebih baik? Tidak mencela atau mencaci Allah dalam keadaan terpaksa tersebut, walaupun konsekuensinya akan dibunuh dengan kita katakan dengan lisan saja karena kita terpaksa namun hati kita tetap beriman ayyuhuma ahsan ayyuhuma afdal mana di antara keduanya yang lebih baik apa yang a ada yang mengatakan b ada juga ada juga yang b ya ada yang A, ada yang B Masya Allah Terjadi perselisihan pendapat Di antara jamaah Masjid 17 Jelas yang lebih baik adalah Yang tetap Mempertahankan akidahnya Tidak mencela atau mencaci Allah dan Rasulullah Walaupun dalam keadaan terpaksa Walaupun konsekuensinya Dia terbunuh Di sini kasus Ammar bin Yasir Sekali-kali tidak menyatakan Atau menunjukkan bahwasanya itu yang terbaik Istifna pengecualian Itu adalah rukhsah Keringanan Yang diberikan oleh Allah subhanahu SWT Dan tadi kita katakan Kita ingin membandingkan dengan Kisah-kisah sahabat yang lainnya Di dalam mempertahankan keimanan tidak usah jauh-jauh kisah Bilal bin Rabah bagaimana Bilal yang disiksa oleh majikan atau tuannya sampai diletakkan di padang pasir, dijemur bukan hanya dijemur begitu saja tapi ditimpakan kepadanya batu yang sangat besar sekali padang pasir yang suhu atau temperatur udaranya itu udara loh pak bisa mencapai 50 derajat celcius apalagi tanahnya Membakar kulit Bilal Kemudian ditimpakan batu yang sangat besar sekali Namun dia ketika itu dipaksa untuk keluar dari agamanya Muhammad Celah Muhammad Kalau tidak saya akan siksa kamu Apa yang dilakukan oleh Bilal? Beliau tetap mengatakan Ahad, ahad Dulu beliau hanya bisa mengatakan kalimat itu Karena beliau orang Habasyah Orang Habasyah ini bukan Arab jadi beliau tahunya ahad, ahad Ngerti tentang bahwasanya yang disembah itu cuma satu Ahad, ahad Kata Bilal bin Robah ketika menceritakan kisahnya ini Seandainya saya tahu kalimat lain yang lebih bagus lagi dari itu Dan lebih menyakitkan orang-orang Quraish Orang-orang kafir Quraish pada waktu itu Maka saya akan katakan kalimat tersebut Artinya kalau Bilal pada waktu itu fasih atau sudah mengetahui kalimat dalam bahasa Arab misalnya yang lebih lengkap daripada ahad hanya sekedar ahad maka dia akan katakan itu tujuannya adalah untuk menyatakan pengingkarannya kepada orang-orang Quraisy tetap teguh dan tegar dengan mengatakan ahad ahad ahad ahad cuma satu begitu pula dengan kisah Abdullah bin Hudzaafah as-Sahmi ketika tertangkap oleh Kerajaan Rom, Kerajaan Romawi, beliau tertangkap di zamannya Umar al-Khattab, lalu disiksa, disiksa untuk dipaksa agar keluar dari agama Islam, masuk ke agama Nasr. Namun beliau tidak, tidak mau. Lalu penyiksaannya berlanjut pada Orang-orang tawanan kaum muslimin yang lain Yang ikut bersama beliau Itu dibunuh di depan mata beliau Tapi itu juga tidak Menggetarkan beliau Tidak merubah Akidah beliau Lalu akhirnya sudah Ini orang harus kita habisi Pada saat mau dicemplungkan ke dalam sebuah Apa namanya eh, Air yang mendidih begitu Supaya mati Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi menangis Menangis Lalu Raja Rum melihat Wah jangan-jangan ini dia mau menyesal Tidak mau mengambil tawaran dari kita Panggil-panggil dia Setelah ditanya kenapa kamu menangis Kamu mau masuk ke dalam agama kami Dan meninggalkan agama Islam Ketahuilah wahai Raja Saya menangis bukan karena itu saya menangis karena nyawa saya cuma satu Saya menginginkan Setiap rambut di tubuh saya ini punya nyawa Supaya Nyawa-nyawa yang saya miliki ini Disiksa Dan mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Merinding saya pak Raja Romawi Geleng-geleng kepala Ini orang luar biasa Ya sudah kalau gitu Saya beri penawaran terakhir Kamu mau enggak Saya bebaskan tapi dengan syarat Cium kening saya Cium kepala saya Lalu Abdullah bin Hudhafa mengatakan Saya mau tapi dengan syarat Teman-teman saya semuanya kaum muslimin yang tertawan juga ikut dibebaskan Ya okelah okay kata raja Romawi sudah saya bebaskan juga tapi kamu cium kepala saya. Baik. Diciumlah kepala raja Romawi itu. Lalu setelah pulang ke Madinah bertemu dengan Umar diceritakan kejadian tersebut lalu Umar mengatakan, "Haqqunal muslim an yuqabbila ra'sa Abdillah ibn Hudzafah wa ana abda'u bihi." Fa qam wa qabbala ra'sah. Kata Umar bin Khattab Kewajiban bagi seorang Muslim untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah karena jasanya yang begitu besar menyelamatkan orang yang lain ini tidak egoisnya seorang pak sahabat Nabi saw. Lalu Abu Umar pun bangkit dari tempat duduknya dan mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah. Ini menunjukkan ketegaran dari sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka dalam keadaan terpaksa walaupun ancamannya bunuh tapi tetap akidah mereka tidak mereka tukar dan tidak mereka ganti. Dan ini yang lebih baik insya Allah. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Sudah tahu jawabannya tadi mana yang lebih baik? ya Yang A. Yang tetap mempertahankan tidak mau mencela atau me mencaci Allah atau Rasulnya kalau dipaksa Walaupun ancamannya konsekuensinya terbunuh dan lain sebagainya Sedangkan kisahnya Ammar bin Yasir tidak sama sekali menunjukkan keutamaan atau yang lebih utama Hanya keringanan yang diberikan oleh Allah Illa istifna itu menunjukkan keringanan Wallahu taala a'lam kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh